Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah wabihamdihi subhanallahil azim Adada khalqih waridanafsih Wazinata arsyik Wa bidada kalimatih Allahumma salli wa sallim Alaa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu ayi tabi'ahum bi'isan Inilah yamid din Alasatiatul Kiram, Ya Qawafilah pemirsa cahaya hati yang Insya Allah semua hati kita diberi nur cahaya oleh Allah Jalal Jalal. Tanda tandanya ada. Hakikatnya yang tahu hanya Allah. Tandanya ada Allah beri kepada kita kesenangan berjamaah di masjid. Bahkan kita tidak mau keluar kecuali sampai matahari terbit. Kita disenangkan dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Itu tanda nur hidayah. Kali ini kita kaji bersama Ustadz Harir Rijal Beliau adik kelas Arifin di Pondok Pesantren Darunajah Tapi kini menjadi guru Arifin Walaupun adik jadi guru Arifin Dan Kari kita Hafidh juga Imam juga muazin juga Ustadz Jenil Haq Kita akan membahas apa ya Ustadz Ibadah setiap saat Ustadz. Ibadah setiap saat Oh bagaimana menjadikan setiap saat ibadah atau memang setiap saat akan bernilai ibadah and then how Bagaimana meraihnya kita kaji Arif ingin tahu itu sebelumnya kita dengar dulu Taujih Rabbani surah al-arab Al ayat 96 Silakan buka ikhwah dengan menyimak Allah turunkan rahmat untuk kita semua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 Sekiranya penduduk berbagai negeri mau beriman dan taat kepada Allah, nisaya kami akan bukakan pintu-pintu berkah kepada mereka dari langit dan dari bumi. Akan tetapi penduduk negeri-negeri itu mendustakan agama kami, maka kami timpakan azab kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Mahbenar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Rosulillahil Ham. Nasihat kami Ustaz Haririja. Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini sangat masyur diantara kita. Bahkan kita hafa Artinya ketika kita mendengarkan ayat ini kita benar-benar rindu akan keberkahan Allah. Namun ternyata pada saat ini Negara kita tercinta Yang notabene adalah Muslimnya terbanyak di dunia Kenapa Keberkahan tidak kunjung datang Apakah Ayat ini salah? Tidak Dan syarat mutlak Agar benar-benar keberkahan itu Turun Kepada suatu negara Lingkungan bahkan diri kita Maka kita Yang sudah berikrar Allah sebagai Tuhannya Muhammad Rasulnya maka harus memposisikan diri kita agar perbuatan kita apa yang Allah inginkan setiap saat berbentuk ibadah tanpa adanya ibadah Allah tidak akan redha Allah akan redha kalau perilaku dan perbuatan kita mencerminkan ibadah maka agar kita perbuatan kita setiap saat selalu mencerminkan ibadah dan Allah redo dengan apa yang kita lakukan maka ada abang rumusan sederhananya yaitu SMS plus R apa itu yang pertama yaitu setia diri kita setia dengan janji kita janji yang mana Setiap orang yang mengaku dirinya hambanya Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Maka dia harus berjanji terlebih dahulu yang kita kenal dengan kalimat sahadat Ini adalah ikrar janji kita dengan Allah Ketika kita sudah bersahadat berjanji dengan Allah Mustahil kita bisa berkhianat dengan Allah Karena Allah maha melihat Namun dalam prakteknya Banyak orang yang sudah bersahadat Namun dia tidak setia dengan sahadatnya Sehingga maksiat perbuatannya Orang yang sudah bersahadat mustahil dia berbuat maksiat Kenapa? Yakin Allah melihat dan perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita Sahadat yang menghujam dalam diri kita ini adalah benteng agar kita tidak bermaksiat kalau ada orang yang sudah bersahadat kemudian dia bermaksiat maka dia merusak sahadatnya dia berkhianat dengan Allah dan Rasulnya dia berkhianat dengan agamanya bahkan dia berkhianat dengan diri kita sendiri Hai an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah ini adalah janji kita dengan Allah kalau orang yang menjabat di negara ini beragama Islam, kemudian dia bersyahadat dan setia dengan syahadatnya, mustahil ada dana hambalang lari ke dalam. Kalau orang yang bekerja di kantor pajak, dia beragama Islam, bersyahadat dan syahadatnya melekat di dalam dirinya, mustahil o'enum pajak, pegawai pajak membajak pajak begitu juga di lingkungan kita sering terjadi berbusana ala Ustadz pengurus masjid dan musyola kalau sahadat melekat di dalam dirinya mustahil uang jakat masuk dalam jaket pribadinya min <tik> pendek kata orang yang setia dengan sahadatnya mustahil bermaksiat kenapa Allah tahu dan akan timbul pertanyaan di dalam diri kita ketika mau berbuat. Andaikan saya melakukan ini, apakah Allah redho atau tidak dengan perbuatan kita? Dan orang yang setia dengan sahadatnya, dia senang mengajak orang lain untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi dari sahadat itu kita siap menghidupkan sunnah Rasul. Konsekuensi dari sahadat itu kita gemar untuk tahajud. Konsekuensi dari sahadat itu kita suka untuk berzakat dan berinfak. Setia dengan sahadat ini adalah mutlak agar aktivitas kita dinilai oleh Allah sebagai bentuk ibadah. Yang kedua, S M melestarikan hukum Allah. Allah. Al Mohafadtoo Al Hudud mana hukum Allah Alquran bacaan yang terbaik di dunia ini adalah Alquran yang mutlak kebenarannya dijamin oleh Allah namun berapa banyak orang yang mengaku dirinya Islam Allah Tuhannya Alquran dikalahkan dengan bacaan-bacaan yang lainnya ini realita yang terjadi di kantor-kantor Pak jamaah sekalian sehari surat kabar tidak datang itu lopel koran besoknya dimarahin iya kan? karena dia merasa ketinggalan berita hari ini kagak baca surat tapi sehari berapa banyak orang yang mengaku dirinya Islam sehari tidak membaca Al-Quran biasa seminggu biasa setahun biasa Ramadan doang habis Ramadan Al-Qurannya disimpan di dalam laci lacinya ada di lemari, lemari nya dikunci. Lemarinya ada di kamar, kamarnya dikunci. Habis itu kunci kamarnya hilang. Coba dibaca-baca lagi. Maka al-muhafadzatu 'ala al-hudud karena sumber dari segala hukum adalah Al-Qur'an, sumber dari ilmu pengetahuan adalah Al-Qur'an, mestinya orang yang mau dinilai oleh Allah aktivitasnya, dinilai ibadah Al-Quran ini kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita Sekarang zaman modern Media-media sosial Facebook dan sejenisnya Berapa banyak orang yang setiap hari rajin membaca status teman Ketahuilah bahwa status Tuhan Lebih indah daripada status teman Mana status Tuhan? al-qur'anul maka agar aktivitas kita dinilai oleh Allah sebagai bentuk ibadah realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada hari selain membaca al-qur'an baca tadabur kaji jadikan al-qur'an imam dalam hidup dan kehidupan kita hadirin jamaah jaya hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melestarikan Al-Qur'an dan berbahagia jemaah sekalian orang yang terbiasa membaca Al-Qur'an setiap hari karena Rasul memberikan kabar gembira untuk diri kita lewat sabda mulia beliau ikra'ul qur'ana fa inna ya'tiyaumal qiyamah syafi'an liashhabihi bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an yang mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Allah akbar. Yang terakhir, Ustaz Dan yang terakhir adalah SMS. S M S S-nya ini adalah sabar. Asobro alal mafkut. Sabar dengan ketentuan Allah. Karena hakikatnya kita hidup di dunia itu perlu kesabaran. Dunia ini tempatnya orang yang sabar tanpa ada kesabaran, bukan dikatakan dia beriman dalam salah satu kesempatan bukan tempat kita dunia dalam segala hal butuh sabar tempat kita yang sebenarnya itu adalah akhirat ini kadang-kadang kita ngaku gua orang Betawi bukan Betawi, lu numpang lahir doang di Betawi saya orang Jawa, bukan orang Jawa lu numpang lahir doang di Jawa saya orang Sunda lu numpang doang lahir di daerah Sunda hakikatnya kita sekarang yang ada di dunia ini adalah orang akhirat yang sekarang sedang berada di dunia nanti pada waktunya kita akan pulang ke A Ak Allahu Akbar Allah, Walillahilham SM, S.M.S. setia melestarikan Al-Quran dan sabar ikhwakfilham itu yang disebut dengan al-mu'ahadah kita janji sama Allah dalam setiap sholat kita lima waktu dan tidak sah sholat tanpa membaca syahadat dan itu rukun sholat kemuliaan kehinaan kita Bagaimana kita bersikap kepada janji kita jaga janji kita mulia Kita tidak jaga janji kita akan hina bikin pula sikap kita kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam innallah yarfau bihadal kitab aqwaman wa yadau biil akhir sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum dan menghinakan satu kaum bagaimana sikap mereka kepada Al-Quran ia jadikan Al-Quran sebagai imam dari prosesi belajar Membaca Memahami Naik lagi Menghayati Naik lagi Mengamalkan Naik lagi mendakwahkan Maka dia jadi orang yang terbaik Mau tahu orang yang terbaik? Khairukum menta'alam al-Quran wa'allama Yang belajar kemudian mengajarkan Karena itu ikhwafillah Kita sekarang belajar Kemudian kita mengajarkan lagi Suno Robbaniinah, bima kuntung to alimunal kitaba, wa bima kuntung tak Generasi yang dicintai oleh Allah, generasi Rabbani dalam bimbingan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam hidayah Allah adalah generasi yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dan ia terus belajar Al-Quran dan Sunnah bahagianya hidup dalam belajar dan mengajar Al-Quran dan Sunnah terima kasih yang terbatas waktu saat hari nasihat antum luar biasa buat Arifin dan semua kita terima kasih infak jangan lupa amal jariah terus salurkan untuk pondok pesantren azikr, amanahkan pada Arifin makanya namanya Arifin Wakaf Arifin yang jaga, Arifin bertanggung jawab di hadapan Allah untuk menjaga amanah ini untuk pembangunan pesantren az Regenerasi Rabbani Generasi Quran dan Sunnah Hubungi Bang Awaludin 0856 900010. Gampang mengingatnya 0856 900010. Dan kaji kita Zikir kita Di Masjid az Sentul Bogor Ini insya Allah Tanggal 6 Jumadil akhir ayat 6 April, mengingat jamaah yang amat sangat banyak usahakan datang lebih awal kita mulai sulat malam jam 2, 11 rakaat dengan imam yang indah sekali satu juz Quran kemudian subuh kajian israf rehat sebentar, jam 7 tauji rabbali jam 8 kurang biasanya ada yang masuk islam, sekarang mu'alaf kita sudah 585 mu'alaf kemarin yang masuk islam dari swedia dan italia terbesit aja tuh bang malamnya sebelumnya itu seminggu ya Allah enak ya senang ya kangen nih orang boleh masuk Islam dijawab oleh Allah akadnya dua boleh yang masuk Islam mudah-mudahan besok banyak lagi yang masuk Islam itu dakwah ikhwah billah semua menjadi wasilah hidayah Allah maafkan banyak bicara pasti banyak salah Keparatul Majlis Subhanakallah Wabihamdika bihamdika. an la ila Anta astaghfiruka Wa atubu ilai Wa bilaika fikir wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Salam Ya Salam Ya Salam Salam